Bismillahirrahmanirrahim. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. İnshaaAllah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين عمّن تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء والتق الله الذي تسألون به والأرحام İnnallaha kana alaikum <Sessizlik> raqibah Ya ayuhalladzina amanutakullahi wa kullu kawlan salida mislih lakum a'malakum ve yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azim ama ba'd fa inna astakal hadithi kalamullah wa khayral huda huda Muhammedin sallallahu aleyhi wa ala alihi wasallam syarral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'a'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi naah Ikhuwa alkiram barakallahu fikum Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan bisa untuk menghitungnya karena begitu banyak nikmat tersebut yang dilimpahkan kepada kita وَإِنْ تَعُدُّلِي مَنِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُحَ Kalau kalian ingin menghitung ni'mat Allah, Tidak akan kalian mampu menghitungnya. Begitu banyak. Dan, Dari banyaknya ni'mat Allah tersebut, Terkait dengan kita, Begitu banyak kekurangan. Sedikit syukurnya. Kadang kita sadar, kadang kita enggak sadar. Banyak sekali nikmat Allah yang Tidak kita syukuri. Sebagaimana Allah mengatakan وَقَلِلُونَ min عِبَادِيَةْ شَكُرُ Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Banyak. Hatta kita yang namanya Ahlu Sunnah Kita yang mengaku sebagai Seorang Salafi Kalau kita mau jujur Banyak hal yang Tidak kita syukuri Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara nikmat yang Banyak terlalaikan Yang tidak pandai kita syukuri Itu adalah Nikmal ukhwa Nikmat Kita ini Dipersaudarakan Dikumpulkan Dalam sebuah ikatan yang mungkin Kita kalau secara nasab Atau darah Barakulah Fikum Tidak ada ya, Walaupun ya, Nanti ujungnya ketemu di Nabi Adam Tapi secara eh, Nasab yang Barakulah Fikum ya, Sebenarnya Mungkin kita tidak ada Tapi kita dikumpulkan dalam satu ikatan yang sebenarnya itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan. Lebih hebat daripada ikatan persaudaraan. Yaitu kita diikat dalam sebuah ikatan yang fikum sangat kokoh sebenarnya. Yaitu ikatan iman, ikatan islam. Kita semua dikumpulkan, dipertemukan. Yang pertama karena kita sama-sama sebagai seorang muslim. Yang kedua karena sama-sama kita adalah orang-orang yang memiliki iman cinta dengan agama ini dan berusaha untuk mengamalkan agama Islam ini sesempurna mungkin. Itu yang mempertemukan kita di majelis ini. Barakallahu Dalam banyak ayat, kalau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk benar-benar bisa menjaga nikmat ini. Allah mengatakan, Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala tafarraq. nah hendaknya kalian pegang teguh itu, tali Allah, Islam. kemudian setelah itu Allah katakan jangan kalian berpecah belah nikmatallahikumidkunan Coba kalian lihat lagi ke masa yang lain iya Bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kalian berupa uhhu persaudaraan Dulu sebelum kita mengenal dakwah, sebelum kita mengenal Islam dengan baik. Sebelum Islam itu datang, adaan bermusuh-musuhan. Yang namanya perang dan barakallahu perseteruan antara bangsa-bangsa itu sudah jadi hal yang biasa perang antara kabilah ini dengan kabilah itu suku ini dengan suku itu enggak pernah akur barakallahu ya selama berabad-abad sudah banyak pihak-pihak yang berusaha untuk mengislahkan berdamai bersatu barakallahu tapi tidak ada yang berhasil. Nah, Allah Allahlah yang mempersatukan hati-hati kita, barakalawikum dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus, baru bangsa Arab itu bisa bersatu. Yang sebelumnya centang perenang antara Kabilah ini dengan Kabilah itu. Ya, antara suku ini Dengan suku itu Tidak pernah akur nah, Banyak pihak-pihak yang berusaha Untuk mempersatukan Romawi Persia Tidak ada yang bisa Supaya manusia tidak ada yang bisa Tapi Allah yang menyatukan hati Barakallahuikum Orang Islam Dengan apa? Dengan Islam Dengan iman nah, Ini sebuah Nikmat yang sangat luar biasa, Bahkan sebagaimana saya gambarkan tadi, ikatan tali persaudaraan yang diikat di atas keimanan itu lebih kuat daripada ikatan darah, Barakalawikum. Nah, sehingga di sini Barakalawikum kita mengingatkan kepada ikhwana untuk kita sangat memohon. Barakulahikum Agar yang namanya Uhuhwah persaudaraan ya, Di kalangan kita Ahlus sunnah Itu benar-benar dijaga Benar-benar diupayakan Benar-benar dilestarikan nah, Barakulahikum Segala sesuatu yang bisa merusak para Barakulahikum Itu harus dijahui. Sejauh mungkin dihindari. Sebisa mungkin. Baratulah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ati'ullah wa ati'ur rasul wala tanaza'u fatafshalu watadhabari hukum wasbiru fa'innallaha Ta'atilah Allah Ta'atilah ta Rasul Perintah bagi kita untuk berusaha menjalankan syariat ini. Tapi setelah itu Allah gandingkan apa? Ketika kita berusaha untuk menjalankan Islam ini dengan baik, ingat ya, jangan dirusak dengan apa? Berpecah belah. Tidak akur antara ikhwan yang satu dengan yang lain, akhwat yang satu dengan akhwat yang lain. Wala Jangan kalian berpecah-pecah. Fatafsha'u karena Kalau kita sudah tidak akur. Centang perenang. nggak satu hati. nggak satu misi. Barakallahu fikum. Kalian akan mengalami banyak kegagalan. Watad habari hukum. Dan akan hilang kekuatan kalian. Wibawa. Nah, kita ahlu sunnah itu sedikit. Baratul Hikam. Nah, apalagi mungkin di tanah Madura ini. Tapi kalau kita sebagai ahlu sunnah itu memiliki ikatan yang kuat, persatuan yang bagus, kokoh, saling bahu membahu, saling bantu membantu, ya walaupun jumlah kita mungkin cuma 10 orang, itu akan disegani. Iya, punya wibawa punya barakallahu fikum eh istilahnya ya. Nah, mereka memang jumlahnya sedikit tapi karena persaudaraan karena ukhuwah itu kuat, itu segen. Nah, orang-orang yang mayoritas apa? menjadi menjadi segen Barakallahu. Nah, ini kita sudah jumlahnya sedikit ditambah lagi kita enggak akur Centang perenang barakulahikum ya tambah di lahap kita. Nah barakulahikum. Seolah-olah kita barakulahikum ketika memegangin, ya, mengikuti dakwah ini barakulahikum serasa hampah. Kita tidak mendapatkan sisi nikmatnya, sisi manisnya. Padahal digambarkan dalam banyak hadis, Masya Allah. Sebuah persaudaraan uhuwah yang dibangun di atas uh, barakallahuikum man hajj yang benar. Itu sangat indah. Sangat manis. Nah, apa kata Allah? wasbiru. Dalam menjaga uhuwah tadi. Agar bisa akur. Hendaknya kita sabar jangan cepat emosi, jangan cepat tersinggung, Iya jangan cepat fikum tersulut, nah, itu ya. Karena kita dalam barakalafikum berinteraksi dengan ikhwan, akhwat, mereka punya karakter yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda. pengaruh juga wilayahnya pengaruh juga daerahnya pengaruh juga lingkungan masa kecilnya ya harus harus sabar memang kita dalam dalam bergaul dengan ikhwanuna harus melatih diri kita untuk e, bisa yang namanya tasamu tasamu itu artinya kita lapang dada ya Barakallahu fikum, memberikan sekian banyak uzur, sekian banyak, ee, barakallahu fikum, kemungkinan-kemungkinan. Itu maksudnya dari firman ini. Setelah kita diperintahkan jangan berpecah belah, kita disuruh untuk sah sabar. Artinya dalam menjalani uhuwa, dalam menghadapi ikhwan-ikhwan, dalam bermuamalah dengan ikhwan-ikhwan, ya harus banyak Iya, sewa itu kalau sama si Fulan wah, paling jengkel, Wangil wonge iki. Iya. repot. Kadang dari sisi itu. Iya, Ah ini apa? Wih, aku nek sama si Fulan ini males. Kalau si Fulan ngaji, tahu dia nggak mau ngaji. Iya, lebih baik aku nggak ngaji daripada ketemu sama si Fulan. Nah, barakulah. terkadang gara-gara barokallahu muamalah, yeah. nah um, itu sering biasanya ya kalau pinjam meminjam ah ngutang tapi nggak bayar bayar barokallahu iya yeah. artinya akhirnya kita jengkel, yeah. kesel, marah yang menyebabkan kita tadi fatafschaluh kata Allah. Wa tadhabari hukum. Nah. Akhirnya ya menjauh. Cuman gara-gara dia kles sama si Fulan. Menjauh dari majelis ilim. Barakallahu fikrim. Nah. Lama-lama. Ya hilang. Iya, Bener-bener berubah menjadi orang awam lagi. Berawal dari yang. Yang seperti itu. Barakallahu fikrim. Nah. Wasbiru. Iya, itu maksudnya pesan Allah. Setelah kita diperintahkan untuk apa? Jangan percabalah kita diperintahkan untuk usah. sabar memang harus bergaul dengan ikhwan-ikhwan itu. Itu yang diajarkan Rasul sallallahu Nah. Iya. Di zaman Rasul pernah terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi ribut di masjid gara-gara hutang piutang. Di masjid ributnya, ditagih di dalam masjid ribut. Zaman Rasul. Iya. Oh, tega bae rutan mana ini sudah waktunya walau -wala ada aja alasan inilah lah itulah Wah, gini, -gini. Wah, Didengar sama Rasul. Nah. Rasul hanya mengeluarkan saja kepalanya. Siapa yang isi ini oh, fulan. Yeah. Nah, beliau hanya mengatakan Kalau enggak salah waktu itu Ka'bin Malik. Ya. Kasih kode aja sama -sama. Artinya apa? Potong ya. Kasih keringanan Potong Petangnya dipotong nah. Dan itu yang fikum yang membuat uh, Para sahabat itu spesial ya. Istimewa dibandingkan yang lainnya ya. Para sahabat itu kalau sudah denger Kata Allah Kata Rasul Tuntunan Allah Tuntunan Rasul Enggak banyak protes, enggak banyak tawar menawar, tidak mendahulukan egonya. Langsung manut. Gitu Rasul. Iya, iya, iya. Wis. potong tangmu, wis, ya, kasih timpu. Barakallahu fiikum. Nah, kalau kita kan mesti, wah, kalau diomongin saat dalem Pak. Kasih timpu. Wah, Ustaz Gak bisa, Ustaz, si fulani ini begini-begini begini begini begitu begitu ya. Nah, ustaznya di barakallahu fiikum, ya, dibantah. Nah, barakallahu Padahal anjurannya ya bener, nggak salah. Emang itu yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangsiapa yang memberikan kemudahan pada saudaranya yang berhutang, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah di akhirat kelak. -akhir. Nah, bahkan sampai ada orang yang Barokallahu fikum menjadi ahli jannah itu amalan dia yang paling spesial tadi. Dia ini sering ngutangi orang, punya banyak catatan, datangi. Setiap jatuh tempo bulan, ini jatuh tempo sampaian, mana? Bayar? Iya, barang -barang. Aduh Waduh Pak, ini us banyak tanggungan ini itu ini itu. Allah? Demi Allah, sampaian nggak bohong? Gipa nggak bohong Pak. Wes, lunas, lunas. Iya, dia nggak macam-macam ya. Sudah, itu urusan kamu dengan Allah kamu mau bohong mau enggak. Değil, angab lunas tutam. itu. Iya, Mengamalkan, ee, Bimbingan Nabi Sallallahu itu yang yang paling abdol. Nah, kalau kita berat, iya, minimalnya apa? Kita memberikan timpu, memperpanjang. Kau no mas wis, banyak tanggungan, banyak masalah. Wis, para ya. Nah. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi jalan barakallahu Ya sama. Ya, sudah dua kali tiga kali ya tampaknya orang ini memang berat ya kita kasih undur ya sudahlah. Ya. Kalau yang afdol kita halalkan. Kalau kita masih mengharapkan ya sudah. Ya, terserah sampean. Kalau memang ada kemudahan ya dibayar ya. Kalau memang belum ya, saya akan menanti sampai kapanpun. Barakalawikum. Itu menunjukkan apa? Sikap sabar dalam menghadapi ikhwan. Nah, itu baru dalam bab hutang piutang. Barakalawikum. itu dalam bab apa ya? Eh, hak mal kita. Itu kita diberitakan untuk demikian sabarnya. Apalagi barakalawikum. Ketika kita bergaul dengan ikhwan yang kaitannya dengan hak pribadi kita. Ya. Terkadang harga diri kita. Barakulahikum. Itu ada ikhwan-ikhwan yang mungkin e, menurut kita. Ini ikhwan memang kurang ajar. gitu ya, Ini ikhwan ini tidak menghargai kita. Barakulahikum. Maka juga sama. Harus sabar. Iya. Yeah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau kaitannya dengan masalah pribadi beliau paling gampang. Ya, padahal beliau itu Nabi, bukan hanya Nabi tapi juga seorang raja. Nah, ada beberapa orang yang memang nggak sopan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya orang-orang badui, memang. Orang-orang apa? Pedalaman. Itu kalau ngomong sama Nabi Muhammad seenaknya. Barakallahu nah, Tiba-tiba menghadang lagi naik untanya e, ditarik itu syalnya, barakallahu "Eh Muhammad, bagi-bagi uang dong. Cetak kita mana ini?" Iya. Barakallahu gitu. Barakallahu Nah. Kalau kita kan mungkin sudah di posisi beliau ini orang kurang ajar bener ini ya. Anggapnya kiai besar, Kiai khaas digituin. Gimana kira-kira? Kalau -kira? ada kiyai khos tiba-tiba Dinyituin Iya, apa enggak marah? Barakallahu fikum Tapi beliau, ya sabar iya. Menghadapi Barakallahu fikum kekakuan Nah Ikhwan, saudara-saudaranya Barakallahu fikum, ya diladeni sama beliau Iya, tentang pak ada apa sih pak Barakallahu fikum Baik itu barakalawwakum Nabi saw. Nah kita ini apa posisinya cuma kiai ya bukan raja ya bukan. Iya. Ketika mungkin ada e, dari kehormatan kita atau harga diri kita yang mungkin barakalawwakum di apa tidak dihargai orang lain. Ya kita harus lebih memaklumi. Wong Nabi saja Nabi iya, dia juga sebagai raja. Ketika ada orang yang tidak menghargai Barakalawfiqum eh, pribadi beliau, beliau nggak nggak emosi, nggak neputan, tapi ya, is, memang orang ini kayak gitu karakternya. Kalau sama orang badui mau dikasar kasari ya jadi memang tengkar maka, ribut iya. Kalau nggak ada yang ngalah, barakalawfiqum. Nah, dan itu pernah juga terjadi barakalawfiqum pada sahabat umat eh, ibnu Khattab radhiyallahu an. Ya bener Jadi ada orang Sama Orang badui juga Memang plus hubungan sama orang badui Atau memang Teman-teman kita yang memang, memang punya karakter badui ya. Walaupun dia nggak tinggalnya dimana Di jauh dari peradaban Tapi memang punya karakter badui ya, Karakter badui itu ya Temperamen, gampang emosi, gampang tersinggung Baru bawaannya marah saja Ya Baru sabar memang bergaul sama orang yang seperti itu Barak Allah Nah Jadi tiba-tiba mendatangi Umar Dalam keadaan di majlis besar Banyak orang-orang penting disitu Dia langsung Ya Ya Amir mu'minin ya adil. Sampai yang itu gak adil nah, Dalam memberikan pembagian Gak adil Barak di hadapan orang tamu-tamu penting Umar langsung naik hitam ini orang nggak punya adab ya kurang ajar lancang barokallahu fiqum ngomong kepada penguasa juga kepada ulama seperti itu di hadapan tamu-tamu penting langsung Umar naik hitam itu marah hampir itu keluarga nih adribu unukoh ha itu kan ya yang, yang sering kita de, baca dalam riwayatnya Umar ya mesti kalau ada yang macam-macam sama, sama Umar Rasul izinkan saya penggal orang ini Iya enggak itu kan Umar ya dikit-dikit penggal dikit-dikit penggal tapi belum sampai keluar yang seperti itu barokalafikum beliau sudah kelihatan marah besar itu langsung sama penasehatnya beliau barokalafikum langsung diingatkan dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala kudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili wahai kanjeng raja wahai amirul Muminin ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala jadilah anda orang yang pemaaf iya ajahlah orang itu melakukan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh orang-orang yang tidak berpendidikan dan beliau mengatakan wah hadza yang barusan ngomong sama sampean yani, itu memang orang tidak berpendidikan Gak mengerti adab ya sudah jangan diladeni iya setelah mendengarkan ayat ini langsung tensi beliau langsung turun ya langsung turun apa drastis langsung seolah-olah baru kali itu beliau mendengarkan ayat tadi padahal sahabat Umar itu dikenal sebagai apa waqafan seorang sahabat yang e, sangat teliti dalam membaca ayat Al-Qur'an sampai-sampai apa ikan lupa itulah akibatnya yang namanya emosi marah itu memang bikin ilmu kita lupa iya sekelas sahabat Umar saja bisa hilang ilmunya Ayat itu sampai nggak tahu kok ada ayat ini ya. Iya baru ingat. Itu bahaya. Makanya Rasul memberikan nasihat kepada para bagian sahabatnya. Mengatakan apa? Lah tang tal, Jadi orang itu jangan gampang emosi. Jangan gampang ma, marah. Jangan gampang ter, tersinggup. Farad Dademi Roron Ditanya lagi, apalagi Rasul Nasihat anda kepada saya lah, tang, saldo Mas, jangan Gampang marah Jangan gampang emosi Sargon nah. Ya nah, Itu penting itu Nasihat untuk kita semua Barakallah Apalagi untuk menjaga yang namanya Uhu Harus banyak-banyak Sah, sah bah, Ngadepin Ikhwan itu Iya, yeah. jangan memperturutkan emosi, jangan memperturutkan amah amarah nggak bagus, ya. Yeah. Nah, itu akan membuat kita bahkan lebih parah sikapnya daripada orang awam. Nah, nah kalau orang yang sudah ngaji, ahlu sunnah, sudah lama lagi puluhan tahun, barokahul fikum, iya, yeah. melakukan tindakan-tindakan e, barokahul fikum seperti orang-orang yang jahil itu kan lebih rendah lagi kan. Itu kan si Fulan itu ikut pengajian sudah lama. Ya, eh. itu orang awam eh, pandangannya lebih lebih lebih jelek lagi, kecuali kalau memang orang itu memang enggak pernah kenal ngaji, enggak pernah kenal ta'alim. -ta ya, orang bisa maklum ya pantaslah kalau si Fulan itu seperti itu karakternya. Nah, tapi ini sudah Kita sudah ngaji lama, iya. masih belum bisa mengendalikan sikap kita yang gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung. Itu berarti kita harus koreksi lagi ngaji kita itu sudah benar atau belum. Nah, Barokah. Ya, harus banyak-banyak istighfar. Barokah. İni barakallahü nasihat, untuk saya pribadi, ya e, dan kita semua Kadang tadi memang kita lebih mendahulukan egonya kita, lebih me mengharap orang lain itu bisa mengerti kita, orang lain itu bisa menghargai, menghargai kita. Tapi kita nggak sadar, kita nggak mau mengerti orang lain. Gitu ya, penginnya ego-nevan itu ngerti dong saya kayak apa. Aruhnya Ikhwan itu paham, saya itu maunya apa. Padahal dia nggak sadar, dia juga tidak mau mengerti dan memahami keadaan Ikhwannya. Nah, itu yang Barokahul yang uh, salah satu poin yang kalau yang yang kita soroti yang menjadi penyebab hubungan Uquwah di kalangan kita atau Ikhwan itu tidak akur, karena. Masing-masing kita menuntut orang lain mengerti kita. Tapi kita tidak berusaha untuk mengerti orang lain. Nah, itu koreksi untuk kita semua. Barakulah Fikm. Nah, agar ke depannya kita mengharapkan. E, Barakulah Fikm. E, persaudaraan kita. Uhuah kita. Iya, itu semakin bertambah. Tahun itu semakin kuat. Itu kan menyenangkan rasanya ya. Nah, walaupun jumlah kita cuma sepuluh, tapi kalau akur, kalau kompak, uh, itu nikmatnya luar biasa itu. Nah, daripada banyak-banyak yang ikut talim, tapi ya saling sikat, saling sikut, barakallah fikum, saling hujat, Iya yeah. Nah, lihat katakan saja kumpul banyak, tapi sebenarnya di dalamnya saling tadi, nggak ada gunanya. Tapi walaupun sedikit, tapi akur, kompak, barokahulahfiqum dia. Nah kuat, itu nikmatnya luar biasa, barokoh. Nah, wallahu taala alaihi wasallam. E, ada sebuah riwayat barokahulahfiqum dari sahabat barokahulahfiqum Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan inna mimma yusaffi laka wudduka wuddu laka Salatan. Kata beliau diantara sesuatu yang bisa membuat rasa sayang, rasa cinta saudaramu ikhwan kita itu bisa murni, tulus ada tiga Jadi, maksud ucapan nomor di sini ada tiga perangai yang membuat ikhwan kita yang membuat teman kita itu menyayangi kita mencintai kita menyukai kita secara apa murni bersih barokahululah nah benar-benar apa terjadi natural gitu ya murni rasa cintanya kepada kita yang namanya kalau teman kita atau ekuan kita itu seneng dengan kita murni ya itu luar biasa efeknya ya, jadi bukan karena ada hubungan bisnis bukan karena ada hubungan Bismillah satu daerah atau ada hubungan-hubungan dunia yang lain enggak tapi benar-benar dia ini seneng sama ekuan satu ini hmm. karena memang akhlaknya yang yang bagus Bismillah Jadi kata ada tiga perangai yang membuat orang itu seneng sama kita. Yang senengnya itu apa? Mur, murni, bener-bener tuh tulus. Yang pertama kata Rasul uh, dari Dewa Umar tadi, warahmatullahi wabarakatuh, antab daalahu bissalam idalati Yang bisa menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Ikhwan kepada kita adalah. Kita hendaknya yang pertama kali mengucapkan salam. ya Ketika kita ber, berjumpa. Nah. Nah, terkadang kan kita gengsi-gengsian. Atau terkadang kita. Eh, Barakulahikum mulut ini berat. Ya. Untuk mengucapkan salam. Nanti sebutkan dalam sebagian riwayat Orang yang paling kikir Orang yang paling pelit itu adalah Orang yang berat mengucapkan salam nah, Cuman salam to'ay Assalamualaikum Ngeringan. Itu saja berat Ini berarti orang paling pelit Manusia paling pelit Itu adalah manusia yang Males mengucapin salam Kalau ketemu sama orang nah, Ya kadang macam-macam Saya kan lebih senior Ustaz. Dia itu kan baru ngaji. Harusnya dia tahu lah. Dia lah yang ngasih salam sama saya. Nah, saya ini jenggotnya sudah putih Ustaz. Ya. Yang itu Pak Slamet tuh, Bawah putih tapi masih sedikit. Saya lebih banyak. Pak Slamet dulu lah yang ngasih salam. Bukan saya. Gar -gar -gar -gar -gar -gar -gar -gar. Kadang itu yang dia lihat. Gar -gar -gar. Nah. Kalau kita memiliki prinsip seperti itu Barakulahikum ya tadi. Rasa cinta, rasa senang orang kepada kita Barakulahikum ya sulit untuk datang. Tapi kalau kita dengan ketawa bu'an, dengan rendah diri. Kita menganggap tidak ada sesuatu yang kita anggap lebih daripada teman-teman kita, ikhwan kita. Itu yang pertama kali mengucap masalah. palanya besar pak. Kenapa itu mempertahankan ego dia dulu yang salam baru saya yang memberikan jawaban itu namanya Iya orang yang maunya kalah lomba ibaratnya itu sudah ini lomba lari gitu ya harusnya kan ketika ditembak langsung ini bongo lomba lari lagi itu itu kan ibaratnya seperti itu padahal kita dalam menjalankan agama ini diperintahkan untuk apa fasta bikul khairat iya barokallahu fiqum kafidalika ya tanah fasil fisun berlomba-lomba dalam melakukan hal kebaikan itu yang diajarkan oleh Rasul saw kepada para sahabatnya nah yang namanya lomba itu kan berusaha untuk mendahului jadi ibaratnya orang yang nunggu salamnya orang lain seperti tadi ya jadi ini mau lomba dia yang ongoas ya, saya yang finish duluan, saya nanti saja belakangan itu kira-kira kalau ada Asian Games seperti itu gimana, mas Yahyo diketawain nggak sama nonton Ikung stres gitu, lomba, Nah kita nggak sadar kalau perangai kita itu sudah masuk dalam kategori orang seperti tadi tidak berlomba-lomba dalam ke kebaikan, nunggu orang yang lain mengucapkan salam, nah, barokallahu fitu. Karena, karena tadi mungkin karena alasan apa dia merasa lebih baik atau terkadang karena dia jengkel dengan Ikhwan itu, iya dia itu punya salah sama saya. Masak saya ngasih salam lebih dulu, harusnya yang salah lah. Nanti kalau saya yang ngasih saya uh, salam lebih dulu dia nanti berasa benar. Nah saya yang diinjak-injak sama dia sudah buang ego seperti itu. Iya, saya mau menang lomba. Barakaloh itu. Selain menang lomba tadi, secara beransur-ansur rasa cinta, rasa senang orang tadi akan datang kepada anda. Barokah itu. Nah, Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Maukah aku aku habarkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan maka kalian akan muncul sikap saling men mencintai. bainakum. Tebarkan salam bersama iya Mungkin itu juga yang menjadi penyebab kita centang pernah atau nggak aku ya. Ketemu itu kadang, hey, kabar lupa salamnya. Hah? Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ya tadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabar kabarin mas? Alhamdulillah sehat. Nah, lupa. Iya, Itu yang harus di Semarakan lagi Barakalawikum. Salam. Berusaha untuk yang pertama kali memulai sa. Yang kedua Barakalawikum yang bisa membuat orang itu uh, mencintai kita menyukai kita dengan tulus dengan murni adalah wa anta dhu'uhi bi asma ilai hendaknya engkau memanggil dia dengan nama yang paling dia suka. Hmm. Ya. Barakallahu Itu ada dalam Islam. Nah. Barakallahu Misal ya, kita tahu ikhwan ini Barakallahu dia punya nama kecil ya yang Barakallahu fiikum bagus. Memang ada sebagian daerah seperti itu ya Orang sudah namanya bagus-bagus Tapi jadi panggilannya jelek Gimana mbak? Kita kena contoh aja Namanya Barakallahuikum Namanya ya Abdul Ghafur Panggilan kecilnya apa? Kaleng Leng, Kaleng Jauh sekali gitu loh Namanya Abdul Ghafur Tapi dia lebih dikenal Di kampungnya sebagai apa? Kaleng itu ya. Barakallahu Nah, bahkan ada saya pernah ngisi di teman-teman di Paciran itu, barakallahuikum, iya. E, namanya bagus, saya lupa, tapi panggilnya Sepiteng. Masyaallah. Allah fikum, iya. Nah. Iya, Pak Sepiteng, barakallahu fikum. Baik. Dan kita tahu sebenarnya Temen kita ini barakallahu fikum suka dengan panggilan seperti itu. Iya, barakallahu Maka ya jangan dipanggil seperti itu deh. Tapi kan set, sudah terlanjur dia ini ma'ruf seperti itu. Jangan ya, Akhi. Iya. Kalau antum tahu dia enggak suka barakallahu fikum. Baik, jangan dipanggil. <coughs> dengan nama se, seperti itu, panggil dengan nama-nama yang baik, barakallahu fikum. Nah, Nah saya itu ditanya justru sebaliknya. Gimana Ustaz kalau orangnya senang? Nah itu repot repot. Namanya Ape tapi panggilnya tadi Sepiteng. Dan dia lebih senang dipanggil Sepiteng daripada namanya Abdul Gofur tadi misal. Wah itu repot Pak. Iya. Nah padahal namanya Ape? Abdul Gopur, ya panggilan di kampungnya Sepiteng. Giliran dipanggil Abdul Gopur ya. Para dia, Pak Abdul Qawla sepitenae. <gülüyor> Allah mustaan ya, iku sing repot. Hah? Barakallahu fikum. Dai. Evet. Ada yang seperti itu itu menunjukkan apa ya? E, sudah terbalik karakternya. Barakallahu fikum. Saking parahnya masyarakat tadi. Ya kan? Masyarakat seperti itu. Naam. Padahal orang kampung-kampung itu orang tuanya ngasih nama islami-islami semua. Tapi yang muncul di lisan-lisan panggilan. Onok sepiteng, onok kaleng, onok celeng. Barak Allah itu. Hancur nah, namanya. Yeah. Karena sudah terbiasa seperti itu. Malah mereka-mereka ini lebih senang dipanggil dengan nama-nama seperti itu. <tuh> Barak Nah, itu. Yeah. Nah. Itu yang, yang, yang repot Barak itu. Hingga untuk poin yang kedua ini barakallofikum. Yang menjadi maksudnya adalah. Di antara hal yang bisa menanamkan rasa cinta. Ikhwan kita kepada kita adalah idkholusurur. Kita berusaha untuk memasukkan ya, rasa bahagia kepada teman kita. Nah, jadi sebenarnya tidak terbatas hanya dengan nama yang dia sukai saja. Apa saja yang membuat dia senang, yang membuat dia bahagia, kita upayakan. Nah, Nabi Wasallam itu luar biasa. Ya. Sampai keluar pernyataan di kalangan salaf itu. Satu hari, ya, saya menghabiskan waktu saya untuk bisa memenuhi hajat saudara-saudara saya. Nah, memenuhi kebutuhannya, apa yang dia perlukan. Itu lebih saya cintai daripada Ibadah saya full Di waktu itu Barakulah Menunjukkan apa? Menunjukkan uh, sisi Membuat orang lain Itu bahagia, senang Itu termasuk amalan yang abdul. Nabi pernah ditanya Ayu, amali abdul. Rasul, amalan yang paling abdul Itu apa? Idkalu surur Ala afikal mu'min Kata di antara amal yang paling afdol itu adalah engkau memasukkan rasa bahagia membuat bahagia saudaramu yang berberiman. Barokoh. Nah, iya. Nah, tadi barokoh fikihnya seperti itu. Terkadang kita pernah diminta bantuan, iya, sama Ikhwan barokoh minta diantar kemana, mau cari barang apa, iya, karena kita yang paham barokoh fikuh. Kadang kita barum egonya keluar ya, aku ngancani si Fulan ini nggak oleh opopo -opo. si Fulan itu kan e, duitnya kurang kadang kita masih nomboin bensinnya <laughs> bikin males ya Nah udah ngajak kita kemana-mana kadang uang bensin masih kita yang yang apa? yang bayari barang klop Iya akhir Iya. Nah, jangan terlalu berpikir e, picik seperti itu. Kalau kita niatkan itu ikhlas untuk membuat teman kita itu senang, untuk membuat itu dia bahagia dan kita tidak memiliki kesibukan yang lain, ya sudah itu nikmati saja. Iya. Itu jadikan e, sebuah kesenangan bagi anda. Bisa membuat teman kita itu seneng puas kita juga puas. Masya Allah, ya Pak, sampaian teman saya itu sudah cari barang ini dari minggu kemarin nggak ketemu-ketemu, barang sampai langsung ketemu ya. Sunji, ya tapi uang mencegah keluar. Sudahlah Pak, Alhamdulillah seneng pokoknya. Lihat teman kita itu semeringah seneng sudah itu sudah cukup bagi kita ya. Nah, Walaupun tadi uang bensinnya <gak> enggak keluar, sudah ikhlas enggak, Itu besar alanya. Nah, ya berusaha untuk mengalahkan apa? egonya kita, walaupun. Tanamkan pada diri kita, pokoknya kita pengen buat orang itu senang. Hmm, ya. Nanti kita juga bisa senang. Yang yang yang salahnya itu kan kita itu pengennya orang buat kita seneng, ya, pengennya orang itu buat kita seneng, tapi kita nggak mau membuat orang lain se senang. Ya jadinya nggak bisa masuk. Iya, Akhirnya ya tadi banyak ketersinggungan, banyak barokallahu marah-marahan gitu ya, barokallahu fiqum dan mungkin ada dendam, barokallahu fiqum ya tadi karena sikap kita yang memang masih perlu banyak untuk dikoreksi dan di, diperbaiki. Barokahululikum. Dan yang ketiga, barokahululikum adalah antuasialahu fil majalis. Yaitu, engkau memperluas bagi dia majlis. Artinya untuk duduk di sebuah majlis. Barakulahikum. Atau tempat ta ta'lim. Nah, khususnya, barakulahikum. Mungkin tempat ta'lim yang mungkin, Masya Allah. Ya, banyak yang ikut. Barakulahikum. Sehingga berjubel-jubel. Barakulahikum. Termasuk akhlak seorang mukmin Iya. Iya. Nah, Selagi tempat itu masih memungkinkan, dia mempersilahkan saudaranya. Masuk pak, masuk pak, masuk pak, masuk pak. Tapi terkadang, ya tadi kita Egonya keluar, borokallawikum, boro-boro ngasih apa? Ngasih tempat untuk orang lain, Mana kita sudah booking dulu ini. taruh meja sebelah sini, ini sebelah sini. Pokoknya ini punya saya ini. Pokoknya mau talim enak sama Ustaznya, bisa gini-gini, borokallawikum çang lain pada efekti infek ya ini orang nggak paham, nah dia sudah coupling duluan, warahmatullahi enggak <gülüyor> mau memperluas, ada yang nggak pengen masuk malah di paper gini, biar nggak dapat sempit disengaja, nah, ya. itu juga yang membuat warahmatullahi uh, sulitnya muncul rasa Cinta, Barakulahikum, sayang, simpati orang kepada kita. Nah, dari poin yang ketiga ini, Barakulahikum, itu hanya sekedar contoh. Tapi yang menjadi inti adalah, sebagai seorang mu'min, kita itu harus bisa memiliki karakter berbagi. Ya, berbagi dalam hal kebaikan, berbagi dalam hal peluang. Barakulahikum, itu yang perlu lagi kita koreksi, perlu lagi kita pelajari. terkadang masalah bisnis itu ya. Way kising repot sing garai akur kadang iki. Ya. Dia misal jualan. Ya, jualan apa sing ya. <gülüyor> Jual gorengan, misal ya. Pondok kan kadang gitu. Atau jual es. Ojo sindir-sindiran lah. Misal, jual gorengan. Ikhwan ini, jual gorengan. Barakulabikum. Nah, asya ya, Laris. Barakulabikum. Ikhwan yang satu lagi lihat. Ush, eh, enak sampai. Laris dagangan ini. Akhirnya melu-melu. Ngedol gorengan. Barakulabikum. Iya. Iya. Wah subhanallah ewan ini juga nggak perasaan juga. Jualnya di depan ewan yang satu tadi. <tuh> iya. Nah, terkadang itu setan menghembuskan. Yes, siji. Gak ngerti adab tenan itu uang ini. Iya. Padahal inna ardullahi. Wazi'ah. Bumi Allah luas. Kok milihnya depan saya jualannya. Gak ngerti adab tenan mau siji. Iya. Barakulahikum. Na'ah. Akhirnya tadi ngomel-ngomel dia balik ke rumah Ngomong sama Isyam Imi. Ya Ikhwan itu yang satu itu Ya Allah ini orang memang gak punya hati ya Kecem sekali dia itu Masya Allah cuman gitu saja ya. Terkadang apa, memicu Barakulahikum kebencian kita Padahal kita ini barakulahikum seorang ahlu sunnah Dan kita telah diajarkan untuk beriman kepada takdir yang namanya rezeki itu mak, maksum. sudah dibagi-bagi jatahnya. Sesuatu yang memang jatah kita enggak akan meleset ke ikhwan kita. Sesuatu yang bukan jatah ikhwan kita tidak akan mungkin barakallahuikum yang jatah ikhwan kita tidak akan mungkin ke kita. Kir dia jualan di situ. Kalau memang itu rezekinya dia ya ke sana nanti pulangannya. Kalau itu rezekinya kita ya ke sini jangan panas-panasan. Barakallahuikum ya. Nah, masa kita kalah sama orang awam? Orang awam itu jualan buah bederet. Ya nggak? Nggak ada yang iri-irian kayak kita Sampai mengatakan Wah, tega kamu ya jualan di sini. Nggak, malah akur kan? Kadang saling bantu-bantu. Nggak ada, oh sana pak itu. Coba, -coba di sana. Ya nggak? Nah, kadang kita kok ahlaknya malah kalah sama orang awam. Ya kan? Cuman gara-gara ikhwan ini ikut-ikutan Jualannya kita langsung tersinggung. bilang nggak punya adablah kejamlah. Barakuluhu. Nah orang awam loh, jualan kadang satu jenis itu, satu apa? Wilayah. Enggak sampai keluar ucapan seperti itu, lepang dada mereka. Nah kita, ahlu sunnah, salafi yang sudah belajar iman kepada takdir, yang kita sudah dikasih pelajaran bahwasanya namanya rezeki itu sudah, ada catatannya sendiri sendiri Barakallahu. Enggak ngaruh. Iya, Barakallahu itu. Tidak tidak laru, nah, itu yang barokahululikum yang jadi sorotan kita terkadang sama ikhwan itu kadang perang bisnis herbal yang ini buka herbal kok makmur yang ini juga hanya panas panasan barokahululikum saling sikap e, itu herbalnya belum ada izin resmi yang saya sudah ada bisa jadi saya nah, itu saling apa? saling hantam e, ini tidak bagus nah, nabi itu mengajarkan kita untuk apa bisa belajar berbagi iya. dengan saudara kita justru harusnya kita barokahululikum memberikan peluang kepada ikhwan kita barokahululikum iya mencarikan peluang untuk saudara kita iya bukan memonopoli iya nah itu terkadang sebuah perangai yang memang barokahululikum uh, kurang dari kita yang harus kita koreksi lagi. Nah, ya, jadi prinsipnya adalah prinsip itu ber, berbagi. Eta, itu yang diajarkan langsung kepada para sahabat Ketika muhajirin pertama kali hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu kan dalam keadaan orang, -orang muhajirin memang kosongan. Emang itu syaratnya. Mereka sampean kalian boleh pergi dari Mekah. Sing penting coba macam-macam. Cuman pakaian saja. Syaratnya gitu. Kekayaan ditinggal sama mereka. Jadi sampai ke Madinah itu memang enggak bawa apa, apa. Di antara solusi Rasul adalah dengan apa? Ta'akh. Rasul mempersaudarakan antara Ansor dengan Muha muhajiri. Nah, yang ini agak agak lumayan kaya dipersaudarakan dengan yang ini, yang ini, yang ini. Di antara kasus yang sangat luar biasa siapa? Abdurrahman bin bin Auf. Iya. Sampai rela apa, Pak? Istrinya di-sharing. Kalau memang sampean butuh pendamping hidup. Saya punya empat ya. Nanti sebagiannya saya lepas. Selesai masa idah. monggo sampean nikah. Barakulohi. Nah. Itu saking luar biasanya. Prinsip berbagi di kalangan mereka. Barakulah Fikir. Nah kita nggak usah istri lah. Jangan ya. Barakulah Yang masih satu juga ya Pak ya. Udah ada yang gua belum sini. Belum ya. Wah, barakalawwikum. Iya. bahkan sampai barakalawwikum eh, sahabat tersebut rela untuk membagi hartanya. Iya. Sampai yang gelem ini harta saya bagi kita bagi dua. Sampai yang ambil separuh saya separuh. Tapi tadi barakalawwikum. Iya. Sahabat itu juga tahu diri punya ada bisa mengimbangi. Jadi bukan karena melihat sahabat ini masya Allah orangnya baik, di get no. Ya, enggak. Abdul Rahman bin Auf juga tahu diri, nggak usah, iya, usah repot-repot, bisa seduluran sama sampai anu seneng. Saya dikasih tahu mana pasar, hmm, ya. saya pengen lihat peluang, siapa tahu ada yang bisa dijual, bisa diupayakan, ya itu saja. Kasih tahu, ini pasar, kita jalan. Abdul Rahman bin Auf Bismillah, lama-lama pak, -lama, berduit juga, mak itu barokallahu dalam yang namanya ukhuwah jadi harus balen harus seimbang ya. kalau kita ingin dihargai oleh orang lain kita juga berusaha untuk menghargai orang lain kalau kita ingin dihormati oleh orang lain kita juga berusaha untuk menghormati orang lain kita harus menyingkirkan sikap egois kita ya. nah anania pokoknya kita kita tidak melihat bagaimana orang Barakulah, itu yang harus kita rubah dari e, Barokhulahikum perangai kita agar ukuah yang terjalin di kalangan kita itu kualitasnya semakin lama itu semakin bagus. Itu seneng. Ikhwan-ikhwan itu kalau kita lihat akur, ha, kuat, walaupun sedikit kita itu lihatnya seneng. Barokhulahikum. Ya. Nah, Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kami sampaikan. Uh, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada beberapa ucapan yang menyinggung ya atau merasa tersinggung barokallahu mohon dimaafkan ya mohon sabar ya beginilah saudara antum yang satu ini barokallahu mohon dimaklumi uh, demikian subhanaka allahaladika syadu allah ilahilantak ilah